skies are crying I am watching get break it. Uh, aku suka sekali sama baju kamu dengan penampilan kamu make makeupnya bagus sorry ya kita pasti ngomongin tentang ini dulu <laughs> tapi uh, dan aku terus terang aku lebih suka kamu nyanyi dengan tipe-tipe lagu seperti ini yang kamu tuh kesannya tuh div, uh, sisi divanya kamu tuh keluar karena Kamu punya suara yang powerful sekali dan kontrol suara kamu tuh sempurna. Jadi e, buat kita penyanyi-penyanyi lain kalau dengar kamu nyanyi kita pasti nunggu wah nanti di belakangnya bakal digapain lagi gitu. <tuk> jadi ada akan jadi kayak mas, malah kayak klimak sendiri gitu. Jadi lihat kamu tuh langsung wey jadi ya ginilah penyanyi itu harus harus bikin penyanyi-penyanyi lain sengsara. Terima kasih Tuhan. Novita. Nah, saya lebih suka penampilan kamu hari ini daripada minggu lalu yang pasti. <laughs> Tapi jujurnya setiap minggu kamu selalu bagus kalau menurut saya dan kamu selalu stabil bagus. Hari ini apa ya? Yang saya suka penjiwaan kamu ketika kamu dari berdiri sampai ke duduk stage act-nya tuh kamu tidak membutuhkan apapun lagi di sini hanya diri kamu sendiri. Dan itu cukup buat kamu untuk menarik perhatian kita, gitu. Wow. Congratulations. You, thank you, you. Rauhzat. minggu lalu saya waktu bilang kamu, uh, pertama kali saya berkomen negatif terhadap kamu selama minggu-minggu, berapa minggu tuh kemarin. Selama berminggu-minggu saya tidak pernah komen negatif Baru minggu kemarin saya komen negatif tentang kamu Dan saya dimarahin sama istrinya Bebi Kenapa sih lu Dan? Lu gak dikasih ya sama istri lu selama seminggu, katanya gitu Padahal, padahal menurut kamu komen saya bener gak? Tuh, kamu ngerti kan apa yang ngerti. saya maksud nah, maka dari itu karena kamu ngerti papa baby pun akhirnya juga ngerti iya ya kemarin emang gitu ya, ya berarti sekarang kamu udah ngerti dan kamu tahu caranya bagaimana menarik hati pemirsa di tv dan juga juri di sini dan malam ini uh, kamu membuktikan bahwa memang malam ini kamu lebih baik jauh lebih baik dari minggu yang lalu terima kasih kembali masih rela enggak? Apa itu? Rela enggak? Rela apa? Ada lagi enggak kerelaan di sini gitu loh. Rela uh, nah, kalau dia jadi juaranya masih ngasih berlaku enggak dia hati Ahmad Dani? Masih, masih. Oh, wow, tepuk tangan penonton. Kan gue bilang, Beb, kebenaran minggu ini bukanlah kebenaran minggu depan. Gua suka. Itu yakin kata-kata lo itu, Bukan Iya dong gibran ya? Bukan itu Kak. Oh. kebenaran minggu ini Oh minggu ini kebenaran X Factor minggu ini bukanlah kebenaran X Factor minggu depan Wah bukan main dalamnya itu Iya oh. jadi pendapat saya hari ini belum tentu sama dengan pendapat saya minggu depan tergantung gitu penampilan. tergantung penampilan nggak harus sama dong kalau sama melulu kan yes. monoton Beb monoton ya iya. rating drop aduh jangan Novita anak papa ya, Selain saya mau puji kamu malam ini cantik sekali Nopita itu yang pertama ya itu yang... Iya <laughs> dan yang yang yang berikutnya adalah uh, satu hal yang yang ingin papa sampaikan bahwa uh, jangan memang jangan kamu bagus malam ini papa percaya karena memang kamu Bagus, gitu loh, bukan karena uh, terjadi sesuatu hal kemarin ya. Iya, yeah. uh, uh. papa pengen emang, ngiatkan. Emang kemarin ada apa? Bip. Hah? Kemarin ada apa? Ada gara-gara sahabat gua, gitu deh. Lagi, <laughs> lagi <Curah>. tanggungan. Novita, <laughs> <Curah. laughs> kamu ya, bagus sekali. Puji banget. PBSK, udah. Oh. Papa bangga sama kamu. Kamu jadi perampok yang cantik sekali malam ini. Terima kasih Nobita. Terima kasih